Ibu yang ada di studio sehat Canda ibu ya Tapi Lucy ibu dari mana? Betawi atau? Di mana? Oh, Sumatera mana? Oh, Sumatera Oh, Pantuan Pantuan oh, Neng-neng yang ada di studio sehat semua Alhamdulillah Nikmat yang paling besar ketika Allah berikan Nikmat kesehatan kali ya Ya, karena dengan kesehat kita masih berikan Waktu untuk bersilaturahim, menuntut ilmu Tentunya hanya di Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum bagi pemirsa kalau ingin berpartisipasi bertanya kepada narasumber kita silakan melalui nah, telepon face atau email kirimkan alamatnya ada di bawah sini. Oke, okay. kalau mau hadir di sini lewat email, ayo cepetan uh, kirimkan dengan cara ketik nonton atrcti.tv. Kritik dan saran kita terima juga melalui sms dengan cara ketik khusus pasti nama tanda pagar umur tanda pagar komentar kirimkan ke 9388 Kita tunggu ya. Silakan pilih tuh. Oke. Okay. Uh... Materi pada pagi hari ini atau obrolan yang akan kita bahas dari pandangan Islam Yaitu mempekerjakan anak di bawah umur Bersama narasumber kita, langsung saja kita beri tepuk tangan Untuk Ustadz Ahmad Al-Habsi Alhamdulillah Adih, Tadi saya habis ngobrol-ngobrol sama anak yang diperkerjakan dipekerjakan gitu. Agak kecil gitu ya Siapa Ustadz Alhamdulillah Mengerjakan anak di bawah umur Ya Allah mengatur gak untuk permasalahan ini Baik di Al-Quran atau di uh, Apa di uh, hadis-hadis di, di segala macam itu Baik uh, Pemirsa di Allah, ibu diriakan Allah Ibu-ibu yang berbahagia Jadi remaja yang Subhanallah Subhanallah Kata Ramzi Ramzi,nya kalau lihat ini subhanallah, kalau lihat ini stopu. -so. <laughs> Ramzi yang bilang bukan Ana. Ay, eh, jangan ganggu, cakar pulang. Ya. <laughs> eh, begini ya, eh, ibu, kalau berbicara tentang anak, fenomena yang ada sekarang ini mungkin karena faktor-faktor krisis, ya krisis ekonomi, ya, akhirnya membuat kita sering melihat. Berapa banyak orang-orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur Saya pernah menemukan faktanya di lapangan Ketika itu kita ada satu acara yang kita buat di status televisi Kemudian judulnya tentang anak jalanan Jadi syutingnya itu saya mulai dari maghrib sampai ketemu pagi Kita mencari mangsa dan ketemu anak-anak yang ada di pinggir jalan itu Ternyata ternyata mereka itu dipaksa bekerja hmm oleh orang tuanya dijualkan kepada apa itu namanya ya ya ada satu yang mengkondini yang ya yang dijual satu anak itu kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu dapatnya cuma 10.000 minta-minta nanti kalau mereka dapatnya lebih dari 50.000 ribu, 40.000 nya diambil oleh yang, yang nyantai yang cuma tidur doang preman-premannya anak-anak ini siang malam debu atau apa mereka cuma dapat sepuluh ribu itu pun nggak untuk mereka untuk orang tuanya orang tuanya yang menjual kita tangkap basah sampai saya ikutin ke rumah-rumah orangnya akhirnya ketangkap basah ternyata memang ini sudah menjadi satu satu organisasi Sisa. yang betul-betul terkoordinir jadi tugas pemerintah untuk memerantas ini karena kita kan cuma bisa dakwah dengan lisan kekuatan sepenuhnya ada pemerintah lagi-lagi nah, nih tugasnya menteri kesehatan Menteri apa sosial Oke. Ya mestinya jangan sampai ada Mereka dirangkul bikin satu asrama Betul gak? Disekolahkan nah, Islam memandang Dalam Islam yang namanya anak-anak itu memiliki Kedudukan yang sangat istimewa Mas Hamzi Di antara keistimewa yang Allah berikan Buat anak-anak mereka itu Belum dibebankan dengan sesuatu Kewajiban Di mata Allah saja mereka Tidak wajib sholat Masa kita di mata kita diharuskan untuk mencari uang? Bekerja. Mereka nggak nggak nggak diwajibkan sholat, nggak ada puasa, nggak diwajibkan. Apa yang Allah wajibkan bagi orang yang baligh dewasa belum mereka laki, belum belum boleh mereka melakukan. Sampai mereka itu baligh, balighnya umur berapa? Ada yang tujuh kan? Ada yang cepat balighnya ya tergantung makanannya. Kalau ibu ini empat belas. <laughs> Betul. <laughs> 40 baru balik beneran. <laughs> ya. Ya, jadi begini loh, uh, apa? anak-anak uh, itu mereka berhak mendapatkan pendidikan. Hmm. ya. Islam mengatur bahwa mereka itu berhak mendapatkan nafkah yang pertama kali. Jadi bukan mereka yang mencari nafkah, tapi mereka itu berhak mendapat nafkah. Besarnya relatif lah. Relatif. Berarti. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat Wa alal Mauludillahu liskuhuna wa kiswatuhuna bilma'roof. Ayat ini menjelaskan bahawa yang namanya ayah, orang tua itu berhak menafkahi anak-anaknya. Lalu yang kedua, haknya seorang anak ini adalah mereka berhak mendapatkan perlindungan, hmm. per, uh, penjagaan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jangan lupa Jaga dan lindungi juga keluargamu Dan anak-anakmu Lalu mereka ini juga punya hak Hak untuk mendapatkan pendidikan Ya, Rasulullah mengingatkan Dalam hadis Muru awladukum dissalat Wahub abna' sab'a'is ini Ajarkan anakmu untuk salat Satu pendidikan, proses pendidikan Kemudian di lain ayat Allah menekankan Wal yakshan ladhina law taraku Min khalfihim zurriyatan di'afah Tidaklah kamu takut kalau kamu betul-betul beriman Jangan ninggalin anak kamu Generasi setelah kamu, generasi yang lemah Lemah ini bukan cuma urusan ilmu dunia Tapi akhirat Jadi mereka inilah hak-hak mereka yang harus kita berikan Nafkah, perlindungan, kesehatan, pendidikan ya Jadi kalau ada seseorang Atau organisasi tertentu Dia memperkerjakan anak di bawah umur Berarti sama saja dia merampas hak anak dan yang namanya perampasan itu adalah bentuk dosa, ya, pencurian kan, pencurian, penyerampasan hak itu adalah bentuk pencurian. Sementara Islam Allah hadirkan di dunia ini adalah agama yang menegakkan hak-hak manusia, hugugul insan. Manusia itu punya hak, bukan cuma orang dewasa, anak kecil pun punya hak-hak manusia. Namanya apa itu? Hak azazi manusia.